Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri dalam tulisannya di Kompas beberapa waktu lalu menyatakan, saat ini transaksi perdagangan minyak mentah di Indonesia sudah mengalami defisit, sehingga menurunkan daya saing Indonesia di mata global. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa akibat dari defisit transaksi perdagangan minyak mentah itu? Akibatnya daya saing industri kita melorot Sebagaimana tercermin dari dua laporan daya saing ya Yang dibuat oleh IMD berbasis di Swiss Kemudian oleh World Economic Forum juga berbasis di Swiss Nama laporannya itu World Competitiveness Yearbook Dan World Competitiveness イトタウンドアリブスブラリブドアブラスドアラポラニニニマナムパタカンインドネシアパダウルタンヤン a r n a スコア LimaPulu Hanzadja Dari Maximum s e r Kalo EMD Kalo Economic Forum k a l n g a s a l a p r i n k a t a Dari k jadi at the border gitu ya dan penurunan daya saing ini mengakibatkan tampak nyata dari defisit industri manufaktur kita sejak tahun 2008 sampai sekarang di masa pemerintahan SBY nih tiga-tiganya defisit terjadi defisit energi, defisit pangan, dan defisit manufaktur itu terjadi pada masa pemerintahan SBY defisit manufaktur tahun 2008 itu masih 24,4 miliar dolar tahun 2008 Sudah mencapai 51,4 miliar USD Nah semua ini pada akhirnya menyebabkan rupiah m e lemah Dalam 14 bulan terakhir Menurutnya daya saing Memengaruhi nilai tukar rupiah Karena ekspor kita makin kedodoran ただ、プログラミンプログラミングの r に、プログラミン a の時に、プログラミングの時に、プログラミングの時 Jadi kalau kita makin banyak membeli barang-barang dari dalam negeri, kan itu secara tidak langsung menggeser industri dalam negeri dan pada akhirnya berpotensi untuk meningkatkan pengangguran. Kedua, kita menjadi negara konsumen, gitu, makin lama makin menjadi negara konsumen, tumbuhan ekonomi bagus, kita punya potensi sumber daya alam yang baik, tapi kita tidak olah. Sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kita menjadi limpahan pasar dari negara-negara lain. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.